Pak Yono, selamat siang Ya, selamat siang Komentar Anda Pak Jadi begini ya, yang masalah pajak ini memang harus diakui kita ini tertinggi Salah satunya di dunia ya Yang namanya pajak makanan aja disini dianggap seperti barang ya Kita makan dengan BPN p e n e r i m a a n pajak yang luar biasa Tetapi rakyatnya miskin, korupsi semua e n t a r a j a l i l a h Dan sengaja ini pajak ini d i t i n g g i k a n supaya yang namanya pejabat, aparat atau yang lain-lain ya yang terkait dalam hal ini n g a k usah s u s a h u s a kerja duduk manis dapat duit lalu bagaimana mengkorupsi ini yang disebut sebagai penalus tuhnya mereka ini bagi bangsa dan ke kedua adalah masalah、uh, globalisasi ini kita tertarik tadi dan sampai terjadi di Indonesia faktual yang ada keindustrialisasi di Indonesia yang terjadi sehingga dalam hal ini Artinya harusnya Yang namanya r i satu Itu、uh, Melakukan evaluasi Dan、uh, satu ini ya Terobosan baru Untuk mencegah seperti hal-hal yang seperti ini Terutama misalkan Bagaimana meningkatkan、uh, Daya beli masyarakat Dan penerimaan negara Melalui pejabat-pejabat yang mempunyai kapasitas Dan kapabilitas Bukan hanya artinya Mereka dapat i p u t Duit ya, kemudian bagaimana Menggarong atau katakan Memoroti masyarakatnya, itu aja b u Terima kasih, selamat siang. Terima, siang Terima kasih Pak Yono Ya Pak Joni, selamat siang Selamat siang Bu Komentar Anda Pak Ya, kalau menurut saya memang、uh, Pembicaraan Bapak, y a n i a m a n g pertama itu benar itu. Jadi banyak Kaya k negeri itu karena pajak tinggi itu Mereka itu kayak ongkang-ongkang kaki Gitu loh、no. マーガスで行くのがママラフィンです。マリカイトスロンバヤパチェクティング、たカーソプリカヤング、ロイヤーディビュ i ティー、ティー、モリナショナル、ジュガイア、エトヤングティー、マリシャ、シンアポラ、タイランド、ベレカパチェプロバルマソン、プロデュアル、アダカンダーオフィスティ、シンアポラ、ピンダー、マリシャ、カリアティア、タワガダブス、サバタラティー、ネシャトマウコさん マーガシー、パジョニー、イブアクネス、サマシアン。 Ya. Silahkan ya, Ibu. itu、uh, orang yang pajak pajak itu tuh、uh, makan duit rakyat yang g a k ngerti itu rakyat yang b a w a turun ke bawah banyak yang gaji tuh yang gaji cuma satu juta udah kerja lima belas tahun lima tahun seperti saya ya、uh -huh. baik terima kasih Bu Agnes selamat、so, siang Pak Haryanto s i l a h k a n pak k o m e n t a r saya mau sorotin dari sisi pajak p a s i pajak korporat ya, ya. Di Indonesia yang terlalu tinggi. Sebenarnya pajak korporat terlalu tinggi nggak apa-apa asalkan pemerintah membangun infrastruktur dan menjamin masa depan atau masa tua dari penduduknya ya, seperti di Eropa itu n g a k masalah sebenarnya. Tapi kita lihat di Indonesia kita harus bayar lagi untuk berobat aja kita harus bayar kembali. Lalu untuk urus surat-surat、eh, partai apa segala kita harus bayar kembali. Lalu untuk Urusan jalan Itu dibebankan kepada developer Nah sekarang duit、eh, Pajak yang kita s e t o r itu Untuk apa Negara tidak berkontribusi untuk apa-apa、eh, Sebenarnya Jalan pun swasta yang bangun kebanyakan Dan ya Dengan banyaknya tuh pasyarakat lagi Yang harus bayar Jadi saya n gak g melihat、eh, Kita bayar pajak tinggi Tapi n gak g ada sesuatu buat rakyatnya ini o k Itu aja sih Baik, terima kasih Pak Hakim, selamat sore si. Silakan Pak Ya itu salah satu yang membuat investor mungkin agak-agak takut ya Tuh, Di Indonesia yang kedua juga itu membuat、uh, mahal daripada produk-produk yang ada di Indonesia n a n t i yang jelas itu menjadikan sebuah tanda tanya Kita ini paling mahal, semuanya paling mahal Kalau soal pajak Tapi negara kita tetap isi Itu yang membuat saya selalu tanda tanya di situ Ya, ya. terima kasih Pak Hakim イブタン、スワマン・ソレイ、ワンパテカト、ワい。パテ Pak Suribio, selamat sore. Selamat sore, Bu Meri. Ya, silakan, Jawabnya gini, Indonesia tidak mengikuti perpajakan dunia yang ditentukan di j e n e w a Jadi bikin aturan sendiri di dunia. Karena apa? Karena pejabat pajak sebagian besar koruptor. t e r m u s t e bukti dengan adanya model gayus tambunan. Dan modelnya maklar-maklar pajak. Jadi oleh karena itu, hapuskan pajak. Karena apa? Karena kelihatan bahwa negara Indonesia itu tidak berdaya dalam mengembangkan ekspor sehingga... g n p per kapitanya turun terus Tapi ngomongnya terbalik Katanya naik gitu Jadi otomatis pajak dikencet terus Kalau macam dipajekin Padahal negara makmur itu bebas pajak n Gak g ada yang dikenakan pajak rakyatnya Mereka kalau mau ngasih kontribusi pembangunan negara s i l a k a n para pengusahanya itu Mana yang tertarik gitu Kalau n gak g tertarik n gak g memberikan kontribusi juga n gak g apa-apa Asal memberikan pelatihan gitu Ini salah satu ide tolong disampaikan k a r t i j e n pajak パーフェクトメントは、パーフェクトメントは、パーフェクトメントパーフクトは、パーフェクトは、パーフェクトは、パーフェクトは、パーフェクトは、パーフェクトは、パーフェクトは、パーフェクトは、パーフェクトは、パーフェクトは、パーフェクトは、パーフェクトは、パーフェクトは、パーフェクトは、パーフェクトは、パーフェクトは、パーフェクトは、パーフェクトは、パーフェクトは、パーフェクトは、パーフェトは、パーフェクトは、パーフェクトは、パーフェクトは、パーフェクトは、パーフェクトは、パーフェクトは、パーフェクトは、パ パパ、ディ、uh, ah、パ、ディ、ギャラン、メワメワブ、ヤワギャラ、ギデリマナコル、ギデリパジャー、ギデリマラキ。ヤ、パワリオ、パスプラット、サマソレダン、シラカン。サマソレブ、シラカンタヤサギラ、マサラ、ハ a アン、ポケネワイ、トクマ、トゥアヘラン、ジュカサイア、パニアファンディション、パマソコンバー、パチェクトマハウゲドラ。 Nah, tetapi faktanya mbak faktanya pendapatan negara pajak pun juga sebelum terlalu belum sebesar negara lain lah gitu. Nah mungkin yang malah yang di mana itu yang kita nggak tahu. Ya, bagi saya kalau pajak itu emang makin dari makin sesuai masyarakat yang makin merepotkan kok mbak. Kadang-kadang banyak hal yang kontraproduktif di mana ada sektor-sektor yang mestinya pajaknya itu kecil malah besar gitu. Contohnya, industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikan kerautannya mestinya, t a l a u itu sektor basis, mestinya pajaknya itu murah. Untuk merangsang tumbuhnya industri persangkutan, karena itu pasis industri-industri yang berbasis masyarakat, dengan tumbuh industri yang bagus menarik, maka akan mengurangi tenaga kerja. l、nah, a Persoalannya, di kita ini kadang-kadang sering masih kukul rata gitu. Industri yang berbasis masyarakat pun disikat habis dengan pajak tinggi Akibatnya Kelabakan juga gitu loh Mbak Nah yang saya melihat a p a a berpajak itu nyatanya Kalau boleh di cek satu-satu gitu Itu luar biasa hebatnya gitu Kekayaannya gitu Saya takut Jangan-jangan ada apa ini gitu loh Mbak Ya, ya. Terima kasih Pak Suprapto Ibu Santi Selamat so sore Bu Iya. s i l a k a n Untuk pajak、um, itu saya rasa nggak penting banget jadi n a i k i n berusnya soalnya untuk para pejabat juga tepat fasilitas begitu mewah ya harusnya kalau p a j a k n y a dinaikin itu untuk berguna untuk rakyat, untuk kepentingan kesehatan pendidikan, ya gak masalah tapi masalahnya uangnya itu selalu disalahgunakan jadi rasa-rasanya、eh, gak bijak sana aja ya harusnya maaf pejabat p a j a k ya oke、okay, terima kasih b u Santi Pak Martin malam、oh, Bu b a Iko, k m e n t a r Anda bagaimana Bapak? Saya pikir itu nggak benar, Bu, tarif itu. Soalnya gaji presidennya t 7 tahun nggak naik. Jadi kita kurang dana, itu Terima kasih. Selamat malam, Pak Jeki. Malam. Baik, Bapak komentar Anda, silakan. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya nggak benar, Bu. Kenapa? Kalau tertinggi, kenapa masih ada gigi buruk? Masih ada infrastruktur yang nggak benar? sekolah-sekolah masih pada prihatin kondisinya.、Mm -hmm. Nah, jadi tertinggi, tertinggi mungkin benar, tapi tertinggi juga dikorupnya bu. Ah itu, e r i m a kasih bu. Baik, terima kasih juga untuk Pak Jeki atas komentarnya, Bapak Adam. Ya, ya silakan komentar untuk Pak Adam. Enggak, saya kira itu benar itu dengan angka segitu, karena kan, itu p a s u r u a kau itu kan b i s a dikenal reputasinya ya. dalam memberikan satu ini riset nah tetapi、eh, masalahnya itu tidak dimanfaatkan maksimum untuk pembangunan jadi banyak d i k o r u p karena dari dulu sebenarnya banyak masalah dengan pajak ini yaitu terutama yang pajak bergandai sampai sekarang itu belum terselesaikan oleh pemerintah、hmm. ya itu、eh, opini saya jadi、baik. angka itu menurut saya itu benar baik-baik, kami baik. t l a h terima maksudnya Pak Adam terima kasih banyak パンディーズはそうだ。パンディー Tapi ee, ya hasilnya enggak ada sama sekali ke peningkatan kita. Contohnya, contoh yang paling kecil aja infrastruktur kita untuk pelabuhan Tanjung Priu. k Saya benar-benar bingung sama p e m e r i n t a h Karena pelabuhan Tanjung Priu kita k adalah pintu masuk kita,、e, kita untuk ekspor dan import.、Mm -hmm. Nah sampai sekarang aja jalan k e s a n a a j a itu setengah mati. Kontainnya harus menghabiskan satu hari itu、e, bisa mendapatkan dua hari saja bulat-balik itu udah, udah sangat hebat sekali. Jadi ini infrastruktur Tanjung Priok, ini pelabuhan kita, pelabuhan terbesar Indonesia untuk ekspor impor itu keadaannya menyedihkan infrastrukturnya. Itu bagaimana p a j a k yang mau dikemanakan itu saya juga heran. Pemerintah tidak bisa jawab sudah pasti itu dari dari dari generasi dari presiden ke presiden tidak ada yang pernah bisa beresin pelabuhan Tanjung Priok、uh -huh. begitu aja、nah. s terima.